TKW dulu yang pertama Tadi akan buat kamu semuanya Dipanggil ada Reza Lawang Sewu Bersama Pantura Land Music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 sudah ada SKW mohon permisahannya